Tumpe Gunung Apa kabar semuanya Saudaraku Syukur Alhamdulillah Di kesempatan yang baik Tepatnya di edisi hari minggu Tanggal 27 Desember 2015 Keluarga besar Pemuda Pemudi Tumpe Gunung Siang hari ini Di acara Pesta Pemuda Tompe Gunung Sekaligus menyambut tahun baru 2016 Temu kangen anak-anak rantau Tompe Gunung Rasa kebersamaan Anda siang hari ini akan selalu mendekat Akan selalu terikat Tompe Gunung semakin bisa bergoyang Sederetan bintang-bintang artis mau menyapa Anda semuanya All Artis masih bersama Jumpa lah Thank yeah. you. die Si mayana, ada mix pro shooting ada pemuda tom Masih disaware ya